Assalamualaikum saudara-saudari, berita pagi edisi hari ini Senin 12 November 2018 dibacakan Akhyar. Desember 2018 jabatan Walinanggro berakhir, Institut Peradaban Aceh tawarkan sosok pengganti. Odi, atlet anggar Luxmawi lolos ke Platinum SEA Games di Filipina. Enggan Paelit, karyawan Merpati akan gelar unjuk rasa. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Luxemaui, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sederalun, aktivist kebudayaan sekaligus Ketua Institut Peradaban Aceh Haikal Afifa mengatakan jabatan Tengku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggro akan berakhir pada Desember 2018 mendatang. Oleh karena itu, dia meminta agar Komisi Pemilihan Wali Nanggro segera mewacanakan pergantian Wali Nanggro. Hal ini disampaikan Haikal melalui rilis media baru-baru ini. Menurut penerjemah buku Hasan Tiro ini, tugas Wali Nanggro akan selesai pada Desember Sesuai dengan Kanun Nomor 8 Tahun 2012 yang sudah dikoreksi Mendagri. Publik kurang tahu kalau sebenarnya jabatan Wali Nangro hanya berlaku selama lima tahun dan Desember ini tugas beliau sudah selesai sebagai Wali Nangro Aceh. Haikal yang pernah menjadi tenaga ahli Lembaga Wali Nangro tersebut meminta agar Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa untuk segera membentuk komisi pemilihan guna mencari sosok baru untuk memimpin Lembaga Wali Nangro Aceh ke depan. Secara regulasi, para majelis memiliki wewenang untuk segera mencari pengganti dan dari kalangan aktivis, sejarah, dan kebudayaan siap membantu dan akan merekomendasikan beberapa calon yang dianggap layak. Sedralun Odi Tasmara, atlet anggar asal kota Luxemame dipastikan sementara ini merupakan satu-satunya atlet anggar asal Provinsi Aceh yang lolos ke pusat pelatihan nasional untuk persiapan event SEA Games di Filipina 2019 mendatang. Kepastian ini diperoleh Odi setelah berhasil meraih perak di kelas Degen Putra Senior pada kejuaraan nasional pra kadet, kadet junior dan senior yang berlangsung di Jakarta 1 hingga 7 November 2018. Event ini dasarnya juga ajang seleksi untuk pelat nasi game. Hal ini disampaikan Ketua IKASI Loksmawe, Ibtu Bostani. Sesuai jadwal, pelat akan berlangsung awal tahun 2019. Sementara ini, Odi sedang dipersiapkan untuk ajang pora di Aceh Besar. Jenderalun ratusan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines Perseru yang tergabung melalui Presidium yang tergabung melalui Presidium penyelesaian hak karyawan Merpati berencana menggelar unjuk rasa pada 12 November hingga 14 November 2018 di Pengadilan Niaga Surabaya. Aksi digelar para karyawan menuntut agar proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang tengah dijalani Merpati tidak berakhir dengan perdamaian yang disahkan alias homologasi alih-alih pilot. Dari Sabang sampai Meroké, ada sekitar 1.200 karyawan Merpati yang hak ketenaga kerjaannya belum ditunaikan oleh Merpati dan berharap Merpati tidak Pilit. Hal ini disampaikan koordinator aksi presidium Agus Lamet Budiman. Kekawatiran Agus dan karyawan Merpati lainnya sejatinya tidak berlebihan, sebab hasil voting penundaan kewajiban pembayaran utang tidak mencapai Korum, untuk homologasi. Zijderalun puluhan meter daratan singkil aceh Singkil di sepanjang pantai Pulau Saru habis terkikis abrasi. Abrasi terus mengganas sejak dua tahun terakhir yang menghilangkan sekitar 40 meter pantai Pulau Saru. Sementara panjang pantai yang habis tergerus mencapai Imparatus meter, mulai dari samping pelabuhan feri sampai pelabuhan kargo. Daratan yang sudah habis terkena abrasi mencapai 40 meter. Sementara panjang garis pantai yang habis sekitar 400 meter. Hal ini disampaikan Ismail, tokoh masyarakat Singkil, yang tempat tinggalnya persis berada di pinggir pantai Pulau Saru. Menurut Ismail, abrasi mengganas sejak dua tahun terakhir. Pantai cepat habis lantaran tidak ada tanggul pemecah ombak. Kondisi itu membuat hantaman ombak langsung menggerus daratan. Terkait hal itu, Ismail mendesak pemerintah Provinsi Aceh segera menenggani abrasi tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sederelun lapisan aspal jalan di Cret Cret desa Ladang Nebo, kec. Cempaka, Aceh Barat Daya rusak parah. Hal itu disebabkan air hujan yang mengalir dari lokasi penambangan galian C membuat lumpur dan merendam badan jalan. Sementara parit di kanan kiri jalan tidak berfungsi lagi karena sengaja ditimbun dengan tanah gunung oleh pekerja galian C untuk memudahkan truk melintasnya. Padahal lintasan tersebut merupakan jalur ramai kendaraan. ...karena merupakan jalur alternatif dari Simpang Jodmane menuju Kota Blangpidi dan sebaliknya. Gedangan air itu tidak saja merusak permukaan jalan... ...namun juga membuat halaman rumah toko milik warga desa Ladang Nebu... ...di lokasi itu juga kerap menjadi langkanan banjir lumpur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Abdiya Muhammad Tafib berjanji... ...kerusakan jalan di desa Ladang Nebu kecamatan Jempa ini segera ditangani. Sederalun, pengendara sepeda motor diingatkan agar waspada dengan keberadaan lubang di belokan jalan perdagangan menuju Jalan Selamat Kota Blangpidi, Kebuatan Najabaradaya. Armansyah, seorang pengendara, mengatakan di lintasan itu terdapat dua lubang yang cukup dalam dan sering membuat pengendara terperosok. Karena sudah sering memakan korban dan belum ada tanda-tanda akan diperbaiki, warga pun meletakkan ban bekas di atas dua lubang tersebut. Tujuannya agar menghindarkan pengendara agar tidak terperosok. Apalagi saat musim hujan, lubang tersebut tergenang air dan pengendara sering terkecoh karena tidak menyangka lubang tersebut ternyata cukup dalam dan sangat membahayakan pengendara. Menurut warga, lubang di jalan perdagangan dan jalan selamat ini sudah beberapa kali ditambal petugas dinas pekerjaan umum. Namun tidak bertahan lama, karena lintasan jalan nasional itu banyak dilalui kendaraan bertonase tinggi. Federalan aksi profit taking serta penguatan indeks dolar Amerika Serikat menekan pasangan mata uang GBP JPY. Berdasarkan data Bloomberg, pasangan GBP JPY terkoreksi sebesar 0,90% persen ke level 147,6440 dari penutupan sebelumnya. Kekhawatiran terhadap hasil pemilu sel Amerika Serikat yang kini mereda membuat pasar kembali ke dolar. Analis Global Capital Investama Alwi Asegaf mengatakan, pasar masih berspekulasi sambil menunggu hasil keputusan persoalan Brexit yang mulai menemukan harapan khususnya mengenai perbatasan Irlandia. Di sisi lain, Bank of Japan, mata uang yen cenderung defensif menurunkan perkiraan inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut Alwi, dengan diturunkan ekspektasi inflasi, BOC akan tetap mempertahankan kebijakan longgarnya hingga jangka waktu yang lebih lama lagi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita pagi edisi Senin dua November dua Berita siang Serambi FM hadir kembali pada pukul dua waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs kami www follow juga di udara kami at SRMB FM Syederalun Wassalam